Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Saladu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallamat tasliman mazidah Faqad qala rabbuna tabaraka ta'ala Fi kitabihi karim Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما اخواني في الدين selesai dari matan bab ma jaa al-ruqyah wa tamaim dari kitabut tauhid apa-apa yang datang tentang ruqyah dan jimat-jimat di mana pada bab ini di situ ada hadis Abi Bashir al ansari Kemudian hadis Ibnu Masud, hadis Ar-Rawihe, begitu juga hadis Abdullah bin Uqaim, satu dua ya, tiga empat. Kemudian tafsir, penjelasan tentang beberapa istilah yang disebutkan Ar-Ruka atau Rukiah kemudian Tamimah Tiwalah dan Athar dari Said bin Jubair dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Rahimahumullah Berikutnya kita akan uh, membahas al masail mudah-mudahan kita selesaikan pada malam ini sehingga pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masaili. Al-Ula Tafsir Rukawat Tamaim. Tepuk. Al-Masail pada bab ini. Yang pertama Tafsir Rukawat Tamaim. Tafsir dari Rukiah. Rukaw Jama Rukiah. Wat Tamaim dan Tamimah. Jama Tamaim Jama dari Tamimah. Ya. Al-Ruqa Ditafsirkan Di sini Hiyallati Tusamma Al-Azaim Yang disebut yaitu uh, Di masyarakat sana Dengan istilah Al-Azaim Ya Maknanya apa Al-Azaim atau Azimah Maknanya Hama yaitu bacaan. Ya, bacaan yang dibacakan kepada yang sakit. Ya. Ini ruqyah. Wa khass dalil ma khala minasyirk. Dan dikhususkan oleh dalil ya, ma khala minasyirk yang tidak terdapat kesyirikan padanya. Ya. Faqad rakhhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ain wal Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keringanan pada perkara rukyah ini dari penyakit ain dan penyakit al-humah. Ain adalah penyakit yang disebabkan oleh mata yang hasad ya atau mata yang takjub ya disebutkan ada dua bisa mata yang hasad atau mata yang takjub yang memberikan pengaruh terhadap objek yang dia hasadi ya atau objek yang dia merasa takjub kepadanya ya memberikan pengaruh negatif bisa sakit kalau itu makhluk hidup bisa rusak kalau itu benda. Ya. Ini ain wal humah sebagaimana telah jelaskan adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa. La la ruqyah illa min ainin wa humah kata Rasulullah SAW Tidak ada ruqyah ya kecuali dari dari ain dan dari humah sengatan binatang berbisa. Ya. Di sini kata para ulama digabungkan dengan dalil-dalil lainnya, menunjukkan bukan pembatasan secara mutlak, ya tetapi menunjukkan bahwasannya pada dua perkara ini, pada Ain dan Haumah, Ruqiyah itu sangat bermanfaat. Kemudian at-tamaim jamak dari tamimah syai'un yu'allaq 'alan aulad yataquna bihi anil ain sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak yang mereka berjaga-jaga yang menjaga anak-anak mereka dengan sesuatu tersebut dari al-ain Ya, supaya tidak tertimpa penyakit lain. Ya supaya tidak tertimpa motorat secara umum. Walakin idakan al-mu'allak min al-Qur'an fahrah khosafihi baku salat. Wabakuhum lam yurah khisfi wajjaluhu min al-maniyanhu minhum innu masud radhiyallahu anhu. Kalau yang digantungkan itu dari al-Qur'an. Ya ayat-ayat Al-Quran. Sebagian salaf memberikan keringanan, ya karena itu bukan wajib. Wabahduhumulam yurah khasfi. Sebagian tidak memberikan keringanan dan memasukkan dalam perkara yang dilarang. Di antaranya Imam Mas'ud Radhiyallahu Taalaanhu. Ini juga sudah kita jelaskan. Ya, para ulama, terutama yang masa saat ini menggolongkan terhadap dan merajihkan bahwasanya adalah perkara yang terlarang, termasuk yang terlarang. Kenapa? Dengan tiga sebab atau alasan. Yang pertama, umumun nahi, ya bahwasanya larangannya bersifat umum dan tidak ada yang mengkhususkan. Yang kedua, sadud dariah, ya menutup celah agar orang tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini ya sehingga e, bergampang-gampangan selanjutnya terhadap yang selain Al-Qur'an. Yang ketiga, khasyyah al-imtihan, dikhawatirkan ya Al-Qur'an sebagian ayat yang digantungkan itu ya e, terrendahkan, terhinakan. Ya, ikut masuk ke dalam e, toilet misalnya. Atau kalau digantungkan kepada anak kecil, terkena kotoran, ya, liurnya, ingusnya, dan lain sebagainya. <tuh> Asaniyah As tafsiru tiwalah. Ya, penjelasan tentang at-tiwalah. Apa itu at-tiwalah? Ya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha' Warajula sesuatu yang mereka buat yang mereka menyangka bahawasanya tiwalah ini bisa menjadikan ya perempuan itu lebih dicintai oleh suaminya atau sebaliknya ya dalam istilah kita disebut pelet atau pengasihan Kala as-salisah Anna hadih salasah kullaha Mina syirki min gaya disetisna Bahawasanya Ketiga perkara ini Yaitu ruqyah Tamimah Dan tiwalah ya, Adalah termasuk Dari kesyirikan Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna rukhah wa tamimah wa ati syirkun Ya, sungguhnya rukhah, rukyah, tamimah dan tiwalah ini adalah kesyirikan. Min gair istisna tanpa ada pengecualian. Ya. Tanpa ada pengecualian yang disebutkan di dalam hadis. Hanya saja setelah kita melihat dalil-dalil dari hadis-hadis yang lain. ya Di situ ada perinciannya yang sudah kita isyaratkan sebelumnya. ya Dan disebutkan pada permasalahan berikutnya. Ya. Qala ar-rabi'ah anna ar-ruqyah bil kalamil haqq min al-ain wal hummah laysa min dhalik Ini pengecualian berarti namanya. Ya, yang keempat bahwasannya ruqyah dengan kalam yang haq ya terhadap ain dan al-humah tidak termasuk dari kesyirikan. Ya berarti di situ ada pengecualian, ya ada pengecualian benar. Kenapa? Karena dalil-dalil secara jelas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW merukyah, bahwasanya Rasulullah SAW dilukyah, bahwasanya para sahabat melakukan rukyah, ya satu-satunya atau sesuatu yang bukan dilarang tetapi sebisa mungkin dihindari adalah seorang itu meminta untuk dirukyah ya ini yang seharusnya dihindari ya kenapa kita sudah jelaskan pada bab-bab sebelumnya ya bahwasannya meminta untuk dirukyah ini sedikit atau sedikit banyaknya mengurangi nilai ketawakalan Ya, yang ketawakkalan ini adalah salah satu syarat agar seorang itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Yadkhulunal jannah ya biduni hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa dia dihisab perhitung amalannya ya tanpa azab jaminan langsung dia langsung masuk surga ya dengan tanpa proses hisab apalagi azab jadi keutamaannya yang sangat luar biasa ya sabuuna alfan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70.000 dalam hadis yang lain beliau minta tambahan Ya mingkuli Alvin Sabuuna Alvan dari setiap seribu orang ya itu ada tujuh ribu lainnya sehingga kalau di total puluh ribu kali 70 ya berapa tujuh ribu kali 70 kalau supaya cepat di depannya tambah rupiah nah itu biasanya cepat itu. Ya. Kalau uang hitungannya trrr, langsung. Ya, 4.900 orang. Ya, bukan 4.900. 4.900.000 orang. Ya. Bukan 4.900.000 rupiah ya. Baik. Apa syaratnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mereka ini laya starqun, walayatay walayak taun, walayatatayyarun, wa ala robihim yatawakkanun. Mereka ini tidak meminta untuk dirukyah, tidak meminta untuk dikey pengobatan dengan besi panas. Mereka ini tidak bertatayur, ya, eh, apa sih bahasa kita bertatayur ini? Ya, tataayur yaitu, eh, ya bukan hanya menganggap sial saja, tapi meng, mengira-ngira dengan suara hewan, ya, ya, eh, ya seperti itulah, ya intinya. Ya, oh kalau ada suara Gurung Waga ini sial. Oh kalau ketemu kucing hitam sial. Ya berarti kucing hitamnya sial terus dong. Dia sudah hitam. Ya ini dari mana yang kayak gini ini. Ya ketemu kucing hitam sial. Ya kasihan banget kucing hitamnya. Ya. Nah ini namanya ya Tata Yarun. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan dia hanya bertawakal kepada Rabb mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Empat yang ya ketiga yang sebelumnya ya mereka tidak meminta untuk ruqyah, mereka tidak uh, meminta untuk dik, okay, mereka tidak bertatayur. Ini menunjukkan yang keempat yaitu kesempurnaan tawakal. Ya. Itu saja yang, yang tidak ada. Itu aja yang kalau bisa kita jauhi, bukan e, dari bab bawasanya hukumnya haram, tetapi dikhawatirkan hilang kesempatan untuk mendapatkan keutamaan. Ya, ada pun rukyah, kita sudah jelaskan bawasanya rukyah, ya diperbolehkan dengan tiga syarat, ya dengan kalamillah atau dengan doa-doa yang maksur, doa-doa yang baik. Ya. ya, kita uh, doakan misalnya kepada orang yang sakit, shafak Ya, Allahumma rabban nas adhi bil bas antasafi isfi isfi fulan antasafi la shifa ila shifa us shifaun la yuqadi rusakomak. Nah ini doa, rukyah, kan kita baca. Ya. Yang kedua harus menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Ya, maksudnya di situ supaya tidak ada kata-kata yang tidak diketahui atau tidak dipahami maknanya. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kalau tidak diketahui maknanya, kita tahu maknanya apa nanti. Ternyata bagian dari kesyirikan Hati-hati. Ya. Ruk. Kalau bahasa ininya jampi jadinya, ya jampi jampi jantinya ya apa yang dibaca dukun kalau sedang menjampi jampi nggak jelas kan? Ya, nah ini yang ketiga harus diakini bahwasannya yang mendatangkan kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan rukyah adalah sebagai sebab, ya. Anta syafi. Itu sudah suatu pengakuan. Engkaulah yang Maha menyembuhkan. La shifa'a ila Tidak ada kesembuhan kecuali itu sembuhan. Ya. Dengan tiga syarat ini, maka ruqyah diperbolehkan. Terhadap penyakit apa? Penyakit apa saja. Ya. Apalagi yang disebutkan dalil seperti tadi, Ain dan Humah tadi. Ya. Ini rincian dari Al-Ruqiyah. Al-Khamisah an-Nath-Tamimah idha kanat minal Quran faqadikhtalafa al-Ulamah hal ia min dalika amla pembahasan yang kelima masa, masalah yang kelima bahwasanya tamimah kalau dia ya dari al-Qur'an maka para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk dari Kesirikan atau tidak ya atau Ya, mungkin bukan masalah kesyirikan atau tidak ya, tapi apakah termasuk yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa ada perbedaan pendapat ini? Karena kita harus pahami bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluqin. Ya. Secara syariat kita disyariatkan untuk berlindung dengan kalamullah Ya, dari kejelekan makhluk. Kalau kita sampai pada suatu tempat ya kita mengucapkan doa udzu bi kalimatillahit min syarri ma Ya, aku berlindung eh, dengan kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimat ihlamullah? Ya, min syarri ma dari kejelekan apa yang Allah ciptakan? Dari kejelekan makhluk. Ya. Para ulama ber, menyebutkan dari hadis ini, doa ini ya, salah satu dalil bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk Kenapa? Ya. Bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan berlindung meminta perlindungan kepada makhluk. Hukum asalnya demikian, ya kecuali dengan syaratnya, ya. Nah sekarang Al Qur'an terjadi perbedaan pendapat, ya ketika seorang menuliskan ayat Al Qur'an pada kertas kemudian digantungkan kepada seorang anak atau kepada dirinya sendiri disimpan di dompetnya atau di e, mobilnya, digantungkan. Tujuannya apa supaya menghindarkan dari madorat misalnya. Bagaimana hukumnya? Sebagian ada yang membolehkan, sebagian tidak. Ya, kita baca yang keenam di sini. Kala asa, nah, itu kaitannya dengan sembilan t. Kita kita eh, tuntaskan di sini. Ya, kesimpulannya seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya. Yang rajih insyaallah adalah tetap tidak diperbolehkan dengan tiga alasan. Yang pertama apa alasannya? Umum an-nahi. Ya. Koumuman larangan dan tidak ada yang menghususkan bahwasnya Al-Qur'an diperbolehkan. Yang kedua, sadduz dzari'ah. Ya, menutup celah supaya orang tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini ya, kalau sekarang dia dari Al-Quran yang dia gunakan ya dia bergampang-gampangan akhirnya pada satu saat dia atau orang yang setelahnya ya menganggap oh ternyata boleh kok oh, ini aja boleh padahal ya, dia mengambil dari Al-Quran orang lain menyangka beda nah ini sadud dariah yang ketiga Ya, Khashat al-imtihan Wal-ihanah Dikhawatirkan Ya Al-Quran itu adalah Alhamdulillah harusnya kita agungkan Ya Diposisikan di tempat yang tinggi Ya ini sekarang kok malah uh, di situ dihinakan Direndahkan ya, Walaupun tanpa ada niat misalnya Tapi tetap saja Ya di dibawa ke kamar mandi tadi kita sebutkan kena kotoran anak kecil misalnya. Nah ini kan tidak pas. Haknya untuk dimuliakan, haknya untuk ditinggikan. Ya. Qala as-sadisa anna taqliqa al-awtar ala dawab anil aini min dhalik Yang keenam, ta al tali al-autar Menggantungkan tali-tali busur ya, Terhadap kendaraan ya, Di kendaraan Hewan kendaraan di sini ya, Kendaraan apa saja kalau sekarang Sama saja ya. Menjaga diri dari a'in misalnya Ini min zalik Termasuk dari yang demikian Ya, sebagian orang melet, menggantungkan sesuatu yang jelek. Ya. Menggantungkan eh, mungkin bukan kebiasaan di sini, ya seperti di Yaman misalnya. Ya, misalnya rumah bagus. Tapi digantungkan sesuatu yang jelek di situ, ada sandal butut misalnya. Digantungkan situ. Ya, keyakinannya ah ini termasuk yang mencegahin. Kenapa? Karena ada sesuatu yang jelek ini, ya sehingga orang tidak terlalu takjub. Nah ini tetap uh, lebih baik tidak usah. Ya. ya. Dan kita kalau melihat sesuatu yang menajubkan bagi kita, ya ucapkan barik, ya Allahumma barik. Ya. Semoga Allah berikan barokah terhadap perkara itu. Ya, jangan pelit untuk berdoa. Kenapa? Siapa tahu yang penyebab ayahnya kita. Kita enggak tahu. Ya, apalagi sebagaimana yang disebutkan bahwasanya n itu belum tentu dari perkara hasad, tapi bisa jadi dari perkara perkara takjub. Ya, dia takjub terhadap eh, suatu eh, suatu perkara misalnya takjub melihat rumah, takjub melihat mobil. Ya, atau takjub melihat apa namanya? seorang guru, Syekh, Masya Allah dia mengajar dengan keilmuannya. Dia merasa kagum. Tapi ternyata dia memiliki kadar Allah Allah di matanya ada ainya. Ya, ini disebutkan faedah oleh Syekh Sulaiman Ar-Khaini. Ya, Kenapa beliau menyebutkan itu karena beliau mengalaminya Ya, Dalam keadaan khutbah, pengen khutbah tiba-tiba merasa uh, hilang moodnya dan tidak bisa apa-apa Hilang apa yang akan disampaikan Dan ala qalabatiddan beliau menduga ini pasti ada yang uh, gara-gara ayin ini dan dia justru dendam bukan karena orang hasad tapi karena mungkin orang kagum. Ya. Nah ini lebih sulit lagi. Kita enggak tahu, kita enggak tahu baksi siapa diantara yang bisa seperti itu. Ya. Oh kamu ya bikin. Ya kan enggak mau orang dituduh. Mana aja siapa yang hasad kepada saya? Enggak ada yang hasad tapi takjub. Ya seperti ini barik. Barik alai. Ya Allahumma barik. Allahumma barik. Ya kita jangan sampai dengan sebab kita kita tidak tahu ternyata kita ada ain di mata kita menyebabkan orang lain celaka nasallallahu ya. <tun> alaihi. Qala as-sabiah tad min dalik. Ahwan <tun> Nabi min dalik itu termasuk dari kesyirikan. Syiriknya syirik asgar atau syirik akbar tafsil atau rincian yang sudah kita sebutkan. Kalau dia meyakini bahwasannya Ya, tamimahnya Apakah bentuknya tali busur Atau lain sebagainya Itu yang ya, mencegah Dari madarat Atau yang menyembuhkan Atau yang mengangkat madarat ya, Ini syirik akbar Tapi kalau dia hanya meyakini Itu sebagai sebab saja Maka ini syirik asgar Kenapa? Karena itu pakekatnya bukan sebab ya Bukan sebab syari Bukan sebab kauni qadari Qala as-sabi'ah al-waidu syadid ala man Ya ancaman yang hebat, ancaman yang keras terhadap yang menggantungkan ya, watar tadi, menggantungkan tali busur ini. Ya, ancamannya apa? Ya, disebutkan dalam hadis Ruwayfi. Ya. Yaitu Akhbirin nas an man aqada lihiya tahau au taqallada wa tara au istanjabi au admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya, Muhammad yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari tiga jenis manusia ini. Ya, yang mengikat-ikat eh, jenggotnya. Ya. Mengikat jenggot ini ada karena kesombongan bentuk kesombongan dan meniru ajim ya ada karena ya justru sebaliknya muyuah istilahnya yaitu kewanita wanitaan ya ada yang mereka mengikat jenggotnya ketika sholat ya, ini ketiganya terlarang awistanja biraji idabatin awatmin ya seorang yang istinja atau istijmar bahasa spesifiknya dari uh, dia bersuci ya baik dari uh, dari apa uh, ketika dia buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah kering ya bukan yang, sudah, yang masih basah ya bukan yang bersih nanti. Ya. Au taqalladaw atau yang menggantungkan tadi tali busur. Maka Muhammad bariun minhu. Ini wa'id syadid, ancaman yang sangat keras. Asamina fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Yang ke delapan keutamaan pahala dari mereka yang memutuskan atau yang yang memutuskan jimat ya diputus dari seorang, ya kahadli e, rokobah, kahadli rokobah, yaitu seperti membebaskan seorang budak, ya walaupun di sini kembali kepada e, sanatnya hadisnya di sini, kalau dianggap hukumnya adalah hukum marfu, hadisnya mursal. Atasiyah anna kalama Ibrahim La yukhalifu Ma taqaddam minal ikhtilaf Lianna muradahu Ashabu abdillah ini Mas'ud Bahwasannya kalamnya Ibrahim ya, Ibrahim bin Yazid An-Naha'i ya, Kanu yakrahuna Tama'ima kullaha minal Quran Wa ghairi al-Quran ya, Mereka dahulu Memang tidak menyukai tamimah jimat semuanya baik dari quran ataupun dari ghairul Qur'an kalau ada yang menyangka lu bukannya di situ ada khilaf ya ya memang ada khilaf ya dan ini tidak bertentangan dengan kalamnya Ibrahim annahi kenapa karena yang beliau maksud dengan kan mereka di sini adalah bukan para sahabat atau para salaf sebelumnya tapi melainkan secara khusus Ya murid-muridnya Abdullah ibnu Masud. Ya lianna Muradahu ashabu Abdullah ibni Masud. Ya, yaitu bawasanya ashab. Ya kalau disebut ashab, maksudnya di sini adalah murid-murid ya, ashab Imam Ahmad. Berartinya murid-murid Imam Ahmad. Ya, mereka tidak menyukai Al-Qur'an sebagai tamimah mengikuti pendapat guru mereka yaitu siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya dan ini insyaallah pendapat yang rajih dengan alasan yang sudah kita sebutkan. Taib wallahu ta'alam ala Selesai kita dari bab maja akhiru kawat tamaim ya, santri yang ingin setoran seolah akan depan ya yang paling yang sudah sampai pada bab ini berikutnya adalah bab man tabar Bisa jarin au hajarin Wanahwi hima Bab yang mereka Yang mencari barokah Melalui Pohon atau batu Dan yang semisalnya InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Naktafi lahuna subhanahu wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh